Mitra bisnis, Indopos menulis, mantan ketua umum PBNU, Hasyim Musadi, menilai dialog yang dilakukan tokoh agama dengan Presiden untuk membahas kebohongan yang dilakukan pemerintah adalah sebatas pertemuan simbolik saja. Katanya Indonesia sudah menjadi negara yang penuh dengan trik dan rekayasa. Masalah besar tidak pernah diselesaikan, yang ada hanyalah pencitraan dan janji-janji saja. Untuk membahas hal ini setelah tersambung dengan koordinator Urban Pur Consortium Wardah Hafidz. Ibu Wardah, apa komentar Anda? Saya saya setuju dengan pendapat para tokoh agama itu ya, bahwa presiden presiden itu jaim dan banyak janjinya yang tidak dipenuhi dan memang bohong karena kalau dia mengatakan bahwa kemiskinan itu sudah turun eh kemiskinan itu betul dalam arti kemiskinan diturunkan dari orang tua ke anaknya cucunya gitu artinya tuh kemiskinan tidak tidak mem membaik sekarang ini buktinya semakin banyak orang yang terpaksa harus bunuh diri karena kesulitan ekonomi orang yang stres orang yang kekurangan gizi anak yang tidak bisa sekolah itu makin banyak jadi kalau Presiden mengatakan angka-angka ini menunjukkan sudah ada perbaikan itu kan persoalan permainan angka tapi kenyataan lapangan tidak mendukung angka-angka uh, itu Manipulasi data Bu? Mungkin bukan manipulasi ya manipulasi data dalam pengertian kalau kita bicara soal kesejahteraan atau kemiskinan misalnya itu kan tergantung definisinya bagaimana gitu nah kalau dia menggunakan definisi yang, taruhlah misalnya begini ya, uh, yang dimaksud dengan miskin adalah yang penghasilannya di bawah 1 dolar sehari, misalnya begitu. Nah, itu akan menjadi jumlahnya lebih sedikit dibanding kalau yang miskin itu adalah yang penghasilannya kurang atau 2 dolar per hari, gitu. Jadi kan persoalan permainan kata dan definisi nih kalau dia misalnya mengatakan, Yang miskin adalah yang mas asupan kalorinya oh, 2.500. Pasti jumlahnya menjadi lebih sedikit dibanding kalau asupan kalori itu 4.000 misalnya. Seperti itu. Nah, yang terjadi begitu menurut saya karena ratas yang digunakan untuk mengatakan miskin itu dibikin sedemikian sehingga jumlahnya menjadi kecil. Hal-hal pengukuran seperti itu ada standar internasionalnya tidak? ada pBB punya berbagai itu, lembaga lain atau negara lain juga punya jadi itu memang persoalan bagaimana menentukan nah harusnya ditentukan sesuai konteks Indonesia sesuai kenyataan yang ada jadi tidak lalu eh uh, kita secara jujur aja kita tidak main main angka yang lalu hanya untuk mempertahankan citra bahwa Pemerintah sudah berhasil, sudah bekerja baik, pada kenyataannya tidak. Demikian Wardah Hafidz, saya Kiki Wijaya.